Halo hai semuanya, ada saya lagi Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan Halo halo halo, apa kabar kamu? Semoga dalam keadaan yang baik-baik ya Nah kali ini saya akan kembali ada di telinga kamu Setelah mungkin banyak sekali video-video yang sering kamu nonton Atau mungkin sering kamu lihat berkali-kali ya Untuk menuntun hidup kamu Nah, bicara soal tuntunan hidup, kali ini juga saya akan berusaha sebagai sahabat kamu Memberikan semacam kayak informasi atau ilmu Ilmu yang saya sendiri pun mempraktekannya hingga detik ini teman-teman Yang bisa merubah hidup saya dan saya pun yakin Sekali lagi ya, kalau kamu praktek, pasti kamu bisa merubah hidup kamu juga Oke? Sudah siap? Siap banget pastinya ya Nah, kali ini kita akan bicara apa sih? Hari ini kita akan berbicara tentang topik kekayaan Betul banyak orang di luar sana, sahabat-sahabat saya termasuk juga pastinya kamu Yang ada semacam kayak misunderstanding Atau kesalahpahaman mengenai bagaimana caranya menjadi orang kaya Teman-teman, menjadi orang kaya itu sebenarnya sederhana Sekali lagi sederhana asal kamu tahu caranya Nah kalau saya tanya kepada kamu Bagaimana caranya menjadi orang kaya Kamu pasti semua akan menjawab Kerja keras mas bro jadi orang kaya nikah sama orang kaya Atau jadi orang kaya mungkin sekolah setinggi-tingginya terus kerja kantoran gitu ya Jadi orang kaya harus jadi pengusaha atau anak pengusaha Jawabannya semua betul, tapi itu tidak semuanya benar seutuhnya Benar tapi gak seutuhnya benar Berarti cuman sedikit benar tapi banyakan salahnya, oke? Okay? Nah, terus yang benar itu apa mas bro? Yang membuat orang sesungguhnya menjadi kaya adalah kemampuan dia melakukan manajemen keuangan Ini yang orang tuh jarang dibahas, orang jarang paham bahwa lu menjadi kaya Bukan karena penghasilan kamu besar, bukan, sekali lagi bukan Tapi karena kemampuan kamu melakukan manajemen keuangan, itu rahasianya Nah manajemen keuangan itu apa sih mas bro? Manajemen keuangan itu gini loh Kayak kemampuan kamu mengatur uang Supaya uang itu tidak cepat menguap Kalau kamu punya gaji Kamu ngerasa gak? Pernah gak? Kamu baru gajian tapi kok duitnya udah cepat habis gitu Pernah gak ngerasa kayak gitu? Pernah ya? Kamu baru aja gajian Kayaknya baru minggu kedua atau minggu pertama sadisnya Tapi gaji udah habis Kok begitu ya mas bro ya? Kok bisa ya? Gaji gua yang baru aja dapat tapi kok hilang Nah orang-orang yang manajemen keuangan yang mohon maaf jelek dia tidak bisa mengawetkan uangnya Supaya terus ada di dompet ataupun di rekening Itu ciri khas dari mereka Nah sekarang izinkan saya dengan bahasa yang semudah mungkin Supaya kamu bisa langsung jadi ahli Ahli apa? Ahli orang yang bisa mengawetkan duit Supaya bisa lebih lama deh tuh duit ada di dompet kamu Atau di rekening kamu ya. Jadi manajemen keuangan itu sebenarnya agak ngejelimet Cuman saya bisa membuatnya menjadi sesuatu hal yang lebih mudah untuk kamu mengerti Dengarkan baik-baik Uang itu hanya suka dihabiskan untuk sesuatu hal yang kamu butuhkan. Sekali lagi ya, uang itu akan selalu suka dihabiskan oleh sesuatu hal yang kamu butuhkan bukan yang kamu hanya inginkan. Itu rahasianya. Nah mungkin kalau saya ngomong sampai sini aja kamu bingung butuh tuh apa bedanya sih dengan ingin mas bro tolong jelasin deh. Nah sekarang izinkan saya untuk menjadikan kamu orang yang paham betul orang yang cerdas bahwa yang namanya butuh dan ingin itu beda loh. Bedanya di mana sih mas bro? Bedanya di sini. Kalau yang namanya butuh itu selalu jangka panjang. Catat ya butuh sama dengan jangka panjang, ingin jangka pendek. Nah sampai sini dulu sekarang saya tanya sama kamu kalau kamu baru gajian kamu paling sering ngabisin duit buat apa buat sesuatu hal yang membuat kamu cuman puas sesaat atau buat sesuatu hal yang bisa membuat kamu puasnya tuh lama Pikirin gitu aja, kamu pikirin kepuasan yang kamu dapatkan ketika kamu mengeluarkan uang untuk sebuah produk, produk itu bisa membuat kamu puas dalam jangka panjang atau puas dalam jangka pendek. Coba pikirin kapan terakhir kali kamu, kamu ngeluarin uang dari gaji kamu, tanya deh, gue kira-kira waktu ngeluarin gaji untuk sebuah hal yang jangka pendek doang gue puasnya atau jangka panjangnya. Nah. Kalau kamu berani bertanya seperti itu, sebenarnya pertanyaan seperti itu akan merubah cara pikir kamu. Kenapa? Kalau kamu sekarang sudah dengerin pagar kehidupan yang ini, saya ingin supaya kamu ketika mau beli barang, tanya dulu. Ini barang yang mau gue beli nih, kira-kira bisa membuat gue puas dalam jangka panjang atau enggak ya? Atau jangan-jangan barang ini cuman gue inginkan karena memang gue hanya pengen kepuasan jangka pendek teman-teman saya kasih tahu sama kamu ya semua hal yang paling merugikan adalah semua hal yang hanya memberikan kepuasan jangka pendek misalnya mohon maaf sekali lagi orang-orang yang suka menghabiskan uangnya untuk main perempuan itu orang yang paling rugi loh karena dia hanya mengeluarkan uang untuk sesuatu hal yang berlangsung hanya beberapa menit jangka pendek iya kan lebih baik uang yang buat main perempuan dipakai untuk menghabiskan waktu bersama orang yang dia kasihi bisa pacar Bisa mungkin istri, ataupun suami, ataupun anak-anak Itu jangka panjang Jelas ya bedanya ya Jadi orang-orang yang hanya menghabiskan uang untuk jangka pendek Kepuasan jangka pendek Itu yang membuat uang mereka cepat habis Hati-hati Nah kalau tadi itu biasanya laki-laki hilaf tuh Yang ngeluarin duit kayak gitu ya Nah bagaimana dengan perempuan hilaf? Ayo, perempuan paling hilaf ngeluarin duitnya buat apa? Buat kalau nggak beli tas Buat arisan Cuman dua itu aja, ngaku Iya, geng. Kan? Nah, sekarang saya bertanya, arisan dan beli tas itu jangka panjang atau jangka pendek kepuasannya? Ada yang bilang, "Oh, jangka panjang dong, kan gua kalau punya tas bisa dipeluk-peluk." Oke. Okay. Arisan gimana? Oh, arisan juga jangka panjang kan. Kalau arisan gue bisa ketemu teman, Gue bisa dapat ilmu, bisa dapat apa, jangka panjang. Oke. Okay. Nah, sekarang gini. Kalau yang poin pertama tadi saya bilang sesuatu hal bisa menjadi hal yang disebut dibutuhkan kalau bersifat kepuasan jangka panjang ya kan. Ada satu lagi teman-teman yang membuat sesuatu hal itu bersifat menjadi layak sebagai barang atau sesuatu hal yang dibutuhkan. Satu hal itu yang disebut dengan barang itu atau hal itu harus memberikan manfaat lebih dari satu hal Sekali lagi, benda atau hal itu bisa disebut dibutuhkan Kalau memberikan manfaat untuk lebih dari satu hal Kita kasih contoh lagi Contoh lagi nih biar gampang kamu pengen beli mobil, kamu bilang, gue butuh mobil mas bro. Oke, sebelum kamu mengatakan butuh, tanyakan dulu diri kamu sendiri. Apakah mobil yang ingin kamu beli adalah mobil yang bisa memberikan kepuasan kepada kamu dalam jangka panjang? Misalnya, bisa gak mobil ini kamu pakai dalam waktu 1-3 tahun ke depan? Pikir aja, pastikan kebaca. Kalau kamu menjawab, ya, karena gue memang mau memakai mobil ini untuk cari duit sambil gua mengantar mungkin anak bini gua kemana-mana menggunakan mobil ini bagus itu berarti poin nomor satu sudah lulus poin nomor dua tanyakan lagi apakah dengan mobil ini gua bisa memberikan manfaat bagi diri gue lebih dari satu hal bisa nggak kalau kamu baru beli mobil tanyakan diri itu dulu kamu bisa nggak memberikan manfaat lebih dari satu dengan barang yang baru saja kamu beli ini untuk diri kamu sendiri dulu. Kalau kamu beli mobil, kamu cuman bisa buat dipajang di garasi, itu namanya cuman satu. Kalau kamu beli mobil, kamu cuman bisa buat cari duit tapi enggak bisa nganterin anak bini, itu namanya cuman satu. Tapi kalau kamu punya mobil, bisa kamu gunakan buat cari duit... ...bisa kamu gunakan untuk mengantarkan keluarga... ...bisa kamu gunakan juga untuk aktivitas sehari-hari... ...bagus, itu adalah barang yang kamu butuhkan. Nah, kita balik lagi contoh ke belakang tentang arisan. Ini kalau kita ngomong arisan, banyak yang berdebat nih. Ada yang bilang, gue butuh arisan. Ada yang bilang, ya juga sih, gara-gara arisan gue bokeh. Nah, yang benar yang mana nih? Gini loh caranya. Kalau kamu ingin melihat apakah kamu berada di posisi yang benar atau salah... Kamu harus bertanya Jujur dari dalam hati Kira-kira dengan arisan ini Hal apa yang bisa gue dapatkan Nah kamu ambil kertas Kamu ambil kertas Kamu tulis judulnya di atas Misalnya barang atau hal yang mau kamu beli Kamu tulis misalnya arisan Arisan gede Terus kamu list Hal apa yang bisa kamu peroleh dari arisan itu Harus lebih dari satu Minimal lima Harus lebih dari satu Minimal lima kamu tulis satu mungkin dapat kemungkinan bisa dapat twit. Neng nah, nomor dua dapat teman baru. Nomor tiga apa? Sampai kamu bisa nemuin lima, kamu boleh arisan. Tapi kalau kamu cuma nemuinnya satu, dua, itu berarti kamu mikir, kamu pikirin lagi deh, gue perlu nggak tuh arisan. Nah, dari sini kamu akan saya paksa untuk menemukan ada nggak sih minimal lima hal yang bisa kamu peroleh dari barang atau hal yang ingin kamu beli tadi. Ya, Jadi prakteknya adalah gitu Setiap kali kamu membeli barang teman-teman Kamu pikirkan dua hal ini aja Kamu pikirkan yang pertama Bisa gak dengan barang ini Gue mendapatkan kepuasan jangka panjang Yang kedua Bisa gak dengan barang atau hal ini Gue mendapatkan sesuatu hal Yang lebih dari satu hal manfaatnya Bisa gak dari barang atau produk ini Saya mendapatkan keuntungan Lebih dari satu Nah Cara yang untuk nomor dua ini, kamu ambil kertas, kamu kamu kasih judul barang yang atau hal yang mau kamu beli, terus kamu list lima, minimal lima, kamu tulis nomor satu sampai lima dari hal yang kamu mau beli ini apa, manfaatnya seandainya kamu beli atau seandainya kamu ikuti hal ini, contohnya arisan tadi, contohnya mobil tadi, ya. Nah, kalau kamu sudah bisa mempraktekkan dua hal ini Yaitu berpikir bahwa barang ini bisa memberikan jangka panjang kepuasan buat gue Atau apa sih yang bisa gue peroleh dari barang ini lima hal saja Kalau kamu bisa menggunakan metode ini Kamu akan lebih selektif di dalam mengeluarkan uang teman-teman Itu intinya Kamu tidak lagi kalau mengeluarkan uang Kamu langsung ngeluarin gitu Enggak, kamu jadi mikir Oh, tadi katanya si Aryansurya di pagar kehidupan nih Gue harus membuat sebuah pemikiran baru Kira-kira Barang atau hal ini bisa memberikan kepuasan jangka panjang nggak ya? Kira-kira barang atau hal ini bisa memberikan gua keuntungan lebih dari satu hal nggak ya? Minimal lima, bisa nggak ya kira-kira? Nah, ketika kamu mempraktekkan ini dan kamu selalu berpikir itu sebelum mengeluarkan uang, percaya deh, uang kamu tidak akan cepat habis, dan percaya atau nggak, uang kamu pun akan dihabiskan untuk hal yang benar-benar berguna tepat pada sasarannya itulah manajemen keuangan ala saya, manajemen keuangan ala pagar kehidupan yang sangat sederhana tapi powerful. Ya. Jadi mulai detik ini saya pengen kamu praktekkan ini semua dan kamu rasakan bedanya, kamu akan menjadi orang yang bisa mengawetkan duit kamu baik itu di dompet atau di rekening hanya dengan melakukan hal ini. Silakan dipraktikkan. Kita praktek lagi besok dengan audio atau video berikutnya. Dan kamu laporkan hasilnya di paling bawah. Sekarang seberapa hemat sih kamu setelah kamu mendengarkan audio dan video ini. Masih bareng saya, Arya Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.